Hmm. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala nabiyyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahabihi wa mansar Wa ala nahjihi ila yawmiddin wa Qani Khawani filah ahazyanallahu aiyyakum <tuh> Minggu yang lalu kita telah membahas Tentang tanda-tanda isim Yang sangat gampang sekali Tanda-tanda isim yaitu apa kemarin khafar. Nah, ya, khafar. Apa itu bil khaf itu? Apa artinya? Dijarkan, dikasrahkan, dikasrahkan, kemudian kedua tanwin, kemudian alif dan lam, kemudian huruf jar. Apakah huruf kosam itu termasuk huruf jar? Bagus ya. Nah, sekarang apa saja huruf jar? Min, kemudian ila, an, ala, fi. Buh, ba Ba, ba, ba kaf, kaf Lam kemudian ada lagi Wau Wau huruf apa waw, Ba Anta Wau Ba Ta selesai sekarang tinggal contohnya Min apa art, ana apa contohnya Min Minan Min ila Ilal madrasati an ila an an abi barirah an abi barirah an an an ila an ala ala ana farsi ha lokitu ana farsi farsi ha farsi nعم ala ala ana ala fi fi sekarang di fasli بس ini enggak usah buat kalimat fi apa ya, gitu aja. Heeh uh, fi. Terus ha fi ba. Rubba. Rabbana. Rubba apa? Rabb Rabbil oh. alamin. Rubba apa kemarin? Rubba uh. rojulin Karimin. terus. Mana hmm. ruba? Berapa banyak? Betapa banyak. Banyak. Rubba shaimin. Berapa banyak? Berapa banyak? berapa banyak udah ya coba oh, ya. oh, ini ba sekarang ba ini nggak boleh nggak hafal ini nggak boleh nggak hafal harus hafal ayo nama nama ba kaf ba apa Bismillah, Bismillah. Ah, boleh nggak Bismu nah, boleh kaf kaf kaf apa artinya fujar ya? Pelacur Pelacur, pelacur Fujar, fajir Pelacur Fujar, fajir itu orang yang melakukan Kejelekan Perbuatan keji, perbuatan jelek fujar. Kemudian kaf Lam Limudiri Limudiri Limudiri, limudirin Bisa Lizard, lizardin, li lagi li, lam. Almalu lizardin, almalu lizardin, bisa. Li, li bukuriha, bisa. Ya, sudah ya. Faham semua. Nah, kalau huruf kosam, harful kosam, huruf kosam, bagaimana? Allah, boleh enggak tak? Allahu jelas-jelas harus dijerkan. Nah sekarang kamu ketahui. Sekarang harus diketahui tanda isim isu bisa dua, bisa dua tanda isim itu bisa dua. Siapa yang bisa menunjukkan tanda isim dua atau bahkan tiga? Bisa tiga atau dua. Ayo siapa? Itu Pak, Pak, Pak, Pak, Pak. Pak. Ano itu VL. Pak, Pak. Pak, Pak. Ah, ah, contohnya, contohnya lafadznya. Uh, Yang lain, gampang sih. Lihat, tanda isim itu bisa masuk tiga. Contohnya ilah almasjid. Nah, satu tanda isimnya mana? Alif lam. Alif lam. Kedua. Alif lam. Kasra, iya, kasra, Bilhof, bil hafdil, bil khafdhi. Kemudian yang ketiga, ila. Nah. Jadi enggak cuman satu. Contohnya sekarang Fatimatu. Heeh. Tanda isimnya mana? Bingung nih pasti yuk. Fatimatu. Sekarang tanda isimnya apa? Ha? Nah, Kalau kayak gitu selesai ini nama orang isim berarti <laughs> ya paham ya gitu. namanya isim isim itu nama sudah selesai kalau tidak bisa diu ini nama tapi gak ada ininya karena ini gak boleh ini sebenarnya ditanwin tapi ini gak boleh ditanwin atau bisa dikatakan bisa menerima tanwin paham ya sekarang ini pokoknya tanda isim Tanda fi'il harus paham enggak boleh enggak paham. Dan itu Pak mudah sekali. Ya, kita ulangi mungkin ada yang ketinggalan kemarin ya. Fal ismu bil khafdi wal harf ya. Fal ismu bi bitanwini wal khafdi urif wa harfi hasdin wa bilamin wa alif ya itu ininya. Biar mudah. Kalau isim itu tanda-tandanya apa? Alif lam kemudian tanwin tanwin kemudian satu tanwin itu maksudnya apa menerima tanwin iya harfu jar kemudian yang terakhir bisa dijerkan dijerkan dengan kasrah sesuai dengan arti dari khafdi yaitu apa di bawah artinya riddul irtifaa kebalikan dari atas nanti ada yang atas itu apa namanya mansup ya kalau yang dibundarkan bema yang digabung yang di dibema itu artinya dikumpulkan ya bema itu nanti marfo ada lagi itu Kalimannya itu di Eropa nanti jadi saya tidak langsung membahas ini sedetail mungkin itu cuma cuma untuk belajar baca saja makanya antum setiap sekali pertemuan ini langsung satu mau nduk satu tema yang harus dipahami. Sekarang berikutnya adalah Ya. Berikutnya adalah al-fi'il. Berikutnya adalah fi'il. Antum melihat halaman 25 yang ada kitabnya. <tuh> al-fi'il. Qala al-musannifu rahimahullah والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث أسكنتي halaman 25 lihat harus faham dan saya tidak akan ini jadi kata ya, Al-Musnadif yaitu pengarang kitab Al-Jurumiyah ya, apa pengarang kitab Al-Jurumiyah Tuan Haji bahwasanya fi'il itu diketahui dengan kot, yang pertama kot gak usah ditulis gak apa-apa, yang penting antum intinya yang mau kita bahas nanti ya ini. kata Isa kena. ya. belajar mulai sambil belajar nulis. ngamor nih, karena cepet-cepet belajar yang bagus nulisnya Antum ini aja Sekarang lihat Antum lihat tanda-tandanya fiil fiil namanya fiil berarti kata kerja Nah diambil dari kalimat faala faala berarti kerjakanlah eh, faala berarti bekerja melakukan gitu ya alamatul fiil tanda-tanda fiil sekarang fiil fiil arti inti fi fiil tahu ya kerja kata kerja udah selesai ya fiil adalah kata kerja berarti yang menunjukkan arti pekerjaan paham ya. Nah, kemarin juga saya jelaskan, fi'il itu dibagi menjadi ada berapa? Fi'il itu dibagi menjadi berapa? 3. Fi'il madhi dan mudhari kemudian amar. Yang kita bahas di sini adalah fi'il madhi dan mudhari saja. Ya, sebentar untuk sementara kita bahas karena fi'il amar itu tidak bisa diketahui dengan tanda tanda. Tidak bisa diketahui tanda-tanda. Ya. <tuh> nah, tanda-tanda tanda-tandanya tanda fiel itu bisa dimasuki salah satu di antara ini huruf-huruf ini uh, ini ya. Kot. Yang satunya adalah kot. Kemudian sin, saufa dan tak ushakinah atau tak taknis itu tak yang disukun. Ta'utnis itli di akhir pada fi'il madhi saja. Ini hanya pada fi'il madhi. Saufa hanya pada fi'il mudhari'. Kemudian sin juga pada fi'il mudhari'. Nah, tanda-tanda fi'il mudhari' itu ya. Kalau depannya ada ya dan ta. Ya dan ta itu tanda-tandanya. Ada ya. Contohnya fa'ala Ininya mugornya apa? Yakfulu. Yakfulu tanda fil mugornya mana ini? Nah ini yakfulu ini bisa dimasukin kot, bisa dimasukin sin, bisa ini yakfulu. Atau yak tubuh yang mudah ya. Atau tak tubuh. Ya. Nah. Yak tubuh. Atau tak tak tubuh. Ya kalau nulis ini kelamaan. Ini yak tubuh tandanya mana? Ya ini. Kata tubuh tanda fi'il mudhoraknya mana ini? Paham ya? Ya, si ini mudoreknya Nah, ini yang masuk fi'il mudhoro. Kemarin belum ditandain, belum dikasih tahu ya tanda-tanda fi'il mudhoro. Takut bingung antum. Entar lo. Kemarin fi'il mudhoro sama fi'il ini. Fi'il madhi Ini yang kita bahas fi'il mudhorek dan fi'il madhi saja Antum lihat Fi'il mudhorek Yang namanya mudhorek itu Mesti di depannya itu Ada iya dan tak Ada kalanya iya Ada kalanya tak Kalau iya itu menunjukkan sesuatu yang Goib, yang tidak ada Tapi kalau Tak itu menunjukkan Orang yang diajak bicara Iyaktubu dia Menulis Kalau tak tubuh Kamu Menulis Kamu sedang menulis Pusing Ntar dulu <laughs> Antum ikuti saja Sekarang Tanda-tandainya ini Gampang Sudah sekarang Antum masukin ini aja. Yang penting Code ini Bisa masuk ke Fi'il Madi Sama Fi'il mudore Contohnya ya, Kalau Fi'il Madi Code Ko mati Sholah shola qad amatis shalah. Ah, coba ambil. apa-apa ini ya. Qomatis shalah tuh ya. Contohnya fiil, ini yang tidak saya ambil sini loh ya. Enaknya ngambil sini aja. Nah, qad Contohnya qad Qad qamati shalah ada nih di takrib. Qad qamati shalah atau qad jaa. Di sini ya nih qad bisa di sini. Heeh. Qad safara nah. Nah, sekarang fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari sekarang. di ilmu dhore contohnya ya kot yan jahu apa artinya yan jahu apa kot yan jahu al kasulu apa namanya artinya al kasulu Hah? malas, malas kaslani ya. Al -kasulu, ini ismaster. Ini qad kalau masuk fiil mudhara itu mem memiliki dua arti. artinya banyak ini nih tapi artinya qad kalau masuk fiil mudhari berarti taklil sedikit terkadang. Maksudnya apa? Terkadang orang malas itu bisa sukses. Nah, tapi terkadang taklil sedikit sekali malas bisa sukses sedikit sekali. Paham ya? Sekarang yang kita bahas di sini adalah qat bisa masuk ke fiil madi dan fiil mudhari. Ya. Nah, ini contohnya ini safara. Ini fiil apa? Fiil mudhara fiil madi. Ya. Kemudian koma fiil apa? Fiil madi. Ini taknya ini apa? Tak utanis. Tak yang disukun. Kenapa taknya tidak disukun? Karena ini kalau taknya disukun susah faql dalam bahasa. Aduh saya takut antum bingung. Benar. <laughs> ya, antum ini aja, yang penting code ini aja. Kalau ada code berarti tandanya itu sukses, selesai. Ya. Kalau ada code berarti tandanya itu VL atau bisa dimasuki code berarti dia itu VL. Terus kemudian ada ya Berarti itu fi'il mudore Berarti cocok untuk dimasuki kot Nah tapi kalau dimasuki kot ini bisa berubah makna Bisa takit, bisa mentakit Bisa juga ini terkadang Ya nanti maknanya ada di sini. <tuh> nah sekarang sin Sin itu adalah termasuk tanda fi'il mudore Ya kalau ada sin itu termasuk tanda fi'il mudore Ya, kalau ya fi'il mudhari' bisa dimasuki dimasuki sin, maka dia ya, kalau ada fi'il yang, yang yang ada fi'il kok bisa dimasuki sin, berarti dia itu fi'il mudhari'. Contohnya yaqulu Ditambahin sin, sayaqulu. Ah, sayaqulu sufaha'. Ah. Saya kulus sufaha'u oh. Bisa dimasuki Sin, asalnya dari kalimat Ya kulu Ada sin, oh sudah jelas Itu adalah fi'il Yang penting di sini sin ini Sudah ya Sudah ya. selesai, saya kulus sufaha'u Artinya apa Safi nah, Akan apa nah, Akan Akala itu kaf ini qaf asalnya dari qala yaqulu berbicara saya qulu sufaha orang dungu akan berbicara orang yang bodoh safih kalimat safih antum enggak pernah dengar orang kateri safih anta Gak pernah dengar nah antum ini asalnya safih itu ya ini sufaha dalam Al-Qur'an saya qulu sufaha dungu kamu Goblok di atas di bawahnya goblok lagi ada namanya safih jahal itu masih jahal kita semua jahal tapi kalau sudah safih, itu di bawah bodoh. Berarti dungu, itu di bawah lagi. Itu ada derajat-derajatnya. Ahmak itu ya, sama itu. Di bawahnya lagi, ahmak. <gulis> ahmak. Kalimat itu ya. Nah, itu itu antum ini aja. Safih, kalimat safih jangan dihafalin. Itu kalimat jelek. Saya qulus <susuk uru> sufaha. Dihinakan oleh Allah SWT. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi yang menghina siapa? yang hina Rasulullah sallallahu alaihi Karena apa? Ini asbabun nuzulnya dalam surah Al-Baqarah itu Rasulullah sallallahu minta qatnara taqalluba fi wajih. Ayat <-ja> qatnara taqalluba wajih -ja fi samai walan qalliban walan wal yanaka -wal -wal -wal -wal qibalakan tardaha fawalli wajhaka syatril masjidil haram. Itu asbabun nuzulnya karena Rasulullah sallallahu berdoa minta agar di uh, ini arah ke ke arah kiblat Ka'bah ya, ke arah Kaabah kiblatnya enggak ke Masjidil uh, Aqsa. Kemudian saya qulu sufaha, orang-orang yang dungu akan ngomong minan nasi ma wallahu aqiblatikum alladzi kanu 'alaiha. Kenapa orang-orang dungu akan ngomong akan memberitahu ke Rasulullah SAW dan para sahabat, kenapa kamu pindah? Berarti agamanya Rasulullah SAW alaihi wasallam itu enggak konsisten, berubah berubah ya, seperti itu. Saya qulu sufaha. Makanya diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada ilmu nahwu. Sin, tandanya sin. Kalau masuk Sin ini bisa masuk ke fi'il mati enggak? Tidak bisa Contohnya kola Sakola Enggak bisa Enggak boleh Cuman masuk pada fi'il mudhore Makanya saya bilang Sin ini fi fi lil Sin itu cuman pada fi'il mudhore Antum sekarang ini aja Rokis nanti pas praktek Antum akan tahu Pas praktek nanti insya Allah kita praktekkan Dan prakteknya insya Allah ta'ala tidak kitab itu ya kitab ini turunlah tuh antum yang penting antum punya punya aja itu karena nggak perlu saya sampaikan ke antum ya jadi nanti ada murokitnya nanti di sini jangan kitab yang terlalu tinggi dianggap kita terlalu mutasyadit ya jadi dijaga karena saya ya e Kamen. ya wasaufa sekarang wasaufa nanti akan jelasin ya wasaufa itu juga masuknya pada fi'il mubar eh mau fiel mubar ya nggak fiel multi sofa bisa karena sofa itu berarti akan datang yang sangat jauh kalau sin ini saya pulu itu mustakbil yang akan datang tapi dekat dekat ya akan dekat itu sin. Kalau saufa itu sangat jauh sekali. Ya. Saufa itu jauh. <coughs> Contohnya saufa yu'tihim ujurahum, saufa yu'adzibuhum adzaban aliman. Saufa itu jauh sekali. Fa saufa ta'lamun, maksudnya yang di hari di akhir hayat nanti, di hari kiamat nanti. Ya, fa saufa Antum yang penting faham ya. Saufa ini juga masuknya pada fi'il mudhari di sini contohnya saufa yaqulu Zaidun. Saufa yaqulu Zaidun. Saufa yaqulu Zaidun. Kalau ada saufa, di sini ada, cuman ini rangkumannya. Ya. Kemudian ta'ut anis. Ta'ut anis ini adanya di akhir kalimat. Tidak ada tahu ta'anis di depan Ini gimana kalau di depan tahu ta'anis Sukun, tak disukun. sukun Mana bacanya, gak bisa Contohnya, mesti di sini set, Dan ini pada fi'ilmu borek saja Contoh, kataba Berarti, kalau ada tahu ta ya Katabat hmm. Katabat hmm, Ya Apalagi, contohnya suilat. Kalau ini jangan jangan menerima jual yang saala saala saja saala itu nanti kalau suilat ya bisa suilat nanti pembahasannya jauh saala kemudian apa lagi korojat taknya disilangin korojat hmm. terus apa lagi? Ayo. Fa'alat yang lain. Katabat sudah. Nah, ayo ini mau produknya mana ini di di keluarin bahasa Arabnya. Dahsat. Apa? Iya, dia perempuan. Dia perempuan tapi untuk yang telah lalu. Dahsat. Dia qomat. Dia dzahabat, dia kharajat. udah selesai. Dia, dia itu dia untuk perempuan. Ini tidak pembahasan kita membahas bahasa Arab. Pembahasan kita yaitu tanda ini. Nanti bahasa Arabnya cukup di sini. Kita baca kitab tauhid. Nah, itu yang kita bahas nanti. Nah. Ini kita belum bahas intinya loh. Ini masih tanda-tandanya. Intinya tuh di aerob nanti. Insyaallah kurang satu pembahasan lagi. Ini penting ini. Tensis. Ya. Udah paham Matum ya? ya Sekarang Kita baca Nah intinya fiil yaitu Bisa dimasuki Kot, sin, saufa Dan tak utaknis Tak taknis asa kina Tak utaknis Tak utaknis Tak utaknis Tak asa kina alam ya terlalu dingin apa terlalu dingin sebelah sana aja sebelah sana aja gimana Embriti itu. itu termasuk ulama ulama muallif pengarang nazarman Embriti Alhamdulillahiladzim kau itu <tuh> yang Alhamdulillahiladzim kau tau fakohil ilmiyah kau tau hubungan suko kata nafsu hubungannya itu hafal saya sampai akhir tapi udah lupa Embriti itu sama kayak Alf pernah dengar Alf ya malik Uh, yang itu kalau Muhammadunhuab nu malika Muhammadurabilah karomaliki, nggak pernah dengar. Yes, insyaallah ta'ala cukup dengan ajurumiyah. Karena walaupun orang itu sebenarnya orang-orang yang paham yang belajar di pondok-pondok pesantren pondok NU itu, sampai Alfiah itu sampai dari belakang hafal dia. Alquran nggak hafal, dari belakang hafal. Tapi yang dipakai untuk membaca kitab jurumiyah ini. Antum dasar sekali untuk belajar kitab ini. belajar bahasa Arab bagus. Nanti mahmunya bagus, masya Allah. Sungguh-sungguh itu tempat yang sangat istimewa. Ya, nah sekarang kita mulai baca atau kita ini akhiri dengan huruf sekalian biar selesai. Karena huruf itu gampang sekali. Huruf sekarang, alamatul Harfi. Nah ini udah selesai, insya Allah. Nah. kalam ke 30. Tadi saya suruh sampai 30 ya, ya. motokopi, ya kan? Ya. Karena biar selesai tuntas. Jadi, kalam sudah maafi kalam tani. Karena kalam cuma satu saja, maafi kalam tani. Kalam sudah selesai sampai huruf itu saja. Hmm. Kalam kalam kalam saja. Nah, sekarang huruf Qala al muallif Rahimahullah ta'ala Al-mu'allif Ya siapa? Son haji Kalau al-mu'allif sini Ini, ini matannya Yang antung, yang di atas itu yang dalam kurung Itu matannya Itu kalau memang bisa dihafalkan Masya Allah Alhamdulillah Son haji Yang aku lu saya berbicara berarti itu us Usabi Qala al-mu'allifu Yaitu siapa Sonhaji. Sonhaji Wal harfu Ma la yasluhu Ma'ahu dalilul ismi Wala dalilul fi'li Al harfu Yaitu huruf itu adalah Sesuatu yang tidak cocok Ma la yasluh Yang tidak cocok Disertai Ma'ahu disertai dalilul ismi tanda-tanda isim dan tanda fiil wala dalilul fiili dan tidak pula tidak cocok pula disertai tanda-tanda fiil hapus ini ya antum insyaallah udah ya nah, nanti ditanya ini In apa contohnya ininya gampang, Insya Allah. ya. Dan saya mohon bener, kawan, dihafalin ku gampang sekali kok, ya. Tanda isim, tanda fiil dihafalin bener, ya. Nanti biar nggak ngulang ulang lagi itu sambil ini, Insya Allah taala gampang. Hah? Hmm. Hmm. <laughs> Baik uang kita-kita nih enggak cocok jadi perawi hadis. <laughs> Apalagi kalau sudah ditelpon Pak Rid suruh berangkat deras. Hilang semua ini. <laughs> tapi insyaallah taala bisa-bisa yang enggak 100% enggak kayak anak kuliah jurusan sastra, tapi insyaallah taala anggap bisa oh maknanya itu gini. Insyaallah taala Nah, huruf kan, gampang Alif itu huruf enggak? Ba huruf enggak? Huruf harus dihijai ya Jelas ya Huruf itu ada dua Huruf itu ada dua Ma'ani Wal-mabni Ma'ani yang, Ma yang memiliki makna Ma'ani yang memiliki makna mabni yang tidak memiliki makna Contohnya ini harfu hija'iyah Harfu hija'iyah Kalau ini Ini contohnya Hal Ada maknanya hal Kemudian Ala Fi Itu huruf tapi memiliki makna Ala Dan seterusnya Ala Kemudian apa Hadihi Itu huruf Huruf isyarah Huruf isyarah Hadha hadihi Kemudian Anki Semua itu itu Huruf akan tetapi memiliki makna Paham ya Huruf ya huruf Tapi huruf yang jelas huruf itu Tidak uh, Dibarengin dengan zaman Tidak menunjukkan atas Pekerjaan atau nama. Paham ya? Uf, gampang. Nah. Sekarang kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu dari halaman 25, eh kan. Aqulu yatamayyazu. Oh, ini masih ditulis. Nah, ayo, ditulis. Ya, silakan Bapak mau ditulis enggak apa-apa. Kalau yang mau nulis ini secara makna antum antum harus ini dulu ya. Huruf, oh huruf ya kayak ini, apa itu? Alif, ba, ta, huruf. Udah selesai. Tadi huruf jar, min, ila, an, ala. Itu huruf apa, Bro? Itu masuk ke huruf ma'ani apa mabni? Ma'ani. Udah selesai. Ah, ariful qasam, ba, ta. Itu masuk ke ma'ani apa? mabni dasar saja. Mabni itu asal. Ya, mabni itu asal dasarnya. Mm. Dasarnya, binanya. Bina itu tahu bangunan, bangunan, bangunan dasar-dasar asal, asalnya. Tetap disama mabni itu bisa tetap. Berarti tetap. Asal maksudnya. Ya udah ya. Aku lu ya yatamayazul fi'lu An akhwaihi ini, ini saya lihat di ini pembahasannya tentang ini nih di bahasa Arab akhwai akhwaihi ini ada nahwunya, Apalagi kalau belajar nahw, mantep karena dia tahu wow ini kedudukannya kak akhwai itu kan kalau rofa, nah kalau mansuk, ah, ma, ah, apa mahfud dijerkan akhwai nggak boleh an akhwahu nggak boleh harus akhwaihi ya ah, itu dia nanti membahasannya di Eropa itu hmm, ya jelimet sekali ya an akhawaihi al ismi wal harfi bialamat kathirat zakar al musnifu ada yang enggak kebagian, Pak. Ini. Pak. Enggak kelihatan. Ya Allah. Lupenya. Saya enggak ada. Kacamata. Ini enggak sebenarnya. Terima kasih, Kak. Enggak ada kacamata. Kacamata. Alhamdulillah. Gak, gak, gak ada, sudah ada tapi gak kelihatan, gak kaca mata. Ah, dah, dah ya. Zakarul muncinfu minha arba'an. Zakarul muncinfu minha arba'an. Al-ula, qad. Al-thaniyat al-sin, al-sinu. الثالثة سوف الرابعة تاء التانيث الساكنة وهذه العلامات منها ما يكون في أول الكلمة di awal kalimat ka qad wasin wasofa dan wa منها cepat enggak oh kecepatan dan منها ma kalau ma gitu ya enggak usah diharkati itu mesti jauh, tulis ini harkatnya ma itu nanti diharkati semua Ya, ya lamaan. Yakunu kan jelas itu yakunu di dalam Al-Qur'an yakunu. Cukup akhirnya aja nu gitu ya. Fi akhiril kalimati wa minha ma yakunu fi akhiril kalimati. Oh, sudah tadi ya? Belum ya? Kata itta nithi. Kata itta nithi as-saakinati. As-saakinati. Famata raaita fil kalimati 'alamatan 'alamatan famata raaita fil kalimati 'alamatan kecepatan Nah, itu kok 'alamatan kan? Itu bisa biasa 'alamatun sama 'alamatin. Hmm? ada fakatnya fil kalimati itu harus fil kalimati alamatan min hadihil alamati au kanat au kanat taqbaluha au kanat taqbaluha fama ta ra'aita fil kalimati alamatan min hadihil alamati au kanat taqbaluha Hukimat alaiha Hukimat alaiha Bi annaha fi'lun Hukimat alaiha Bi annaha fi'lun Nanti kalau ada yang baca kan Di ini Fa'ammaqot Nanti kan ada yang baca Dibenerin harikatnya Fa'innaha alamatun Tadkhulu alal madi Wal mudari'i Fa'innaha علامة تدخل على الماضي والمضارع. علامة. علامة. علامة. يا. تون. gitu aja di ini. بمعنى. فإن دخلت على الماضي دلت على أحد على أحد بعديين. فإن دخلت على الماضي dilat pada ahdi makna jinii saya berbicara siapa yang berbicara ini usabi ya tama an aqwa'il ismi wal harfi bi alamatin ketiro memiliki keistimewaan dari dua saudaranya apa itu isim dan huruf Isim dan huruf Dengan tanda-tanda Bi'alamatin kathiratin Dengan tanda-tanda yang banyak Dha'karol musunnifu minha arba'an Disebutkan Dha'karol telah disebutkan Oleh pengarang Siapa ini pengarang? Sonhaji ya. Minha arba'an Minha dari Tanda-tanda itu ada empat. Minha dari alamat arbaan ada empat. Al ula yang pertama kot. Athania yang kedua sin. Athania as tuh asin. As Athali as satu sofa. Yang ketiga sofa. Arrobi atau yang keempat adalah ta utakniz ashakinah. Ta yang ta utakniz ta tanda perempuan gitu. Ta utakniz. Tak tanda perempuan yang disukun. Tak utak niz asa kina. Gampang hmm. kan? A Apa ye? Kot bahasa Indonesia nya. Kod. itu kot itu telah bisa benar-benar atau sungguh kot itu sebenarnya ditakdir. Kemudian Wahadhil alamatu Alamat ini Minha Sebagian dari alamat itu Alamat ini Mayakunu fi awalil kalimati Ada yang berada di awal kalimah Mayakunu Ada yang berada Fi awalil kalimati Di awal kalimat. Kakot seperti kot. Wasin dan sin. wasaufa dan saufa, Wa minha. Dan ada pula sebagian yang mayakunu. Yang berada fi akhiril kalimah. Di akhir kalimah. Kata ita'ni fi ita asakinati. Seperti ta'ut ta'nis. Tak yang disukun. Tak yang menunjukkan perempuan yang disukun ta uttanis Tak yang menunjukkan perempuan yang disukun. Famata raaita, siapa yang tahu artinya famata raaita? Mata artinya? kapan. Raaita? Siapa yang melihat? Raaita. Kamu, kamu laki-laki. Famata -laki. raaita. Kapan engkau lihat? atau kapan engkau mengetahui fil kalimati pada kalimat ala fil kalimati alamatun alamatan nah, enggak boleh ini ru'ayta alamatan ini alamatan kapan engkau melihat pada kalimat tanda min hadihil alamat dari kalimat-kalimat ini awkanat takbaluha atau dia itu atau kalimat itu awkanat atau kalimat itu takbaluha menerimanya hukimat dihukumi alaiha atas apa? kalimat itu bi'annaha fi'lun sesungguhnya itu adalah fi'il fa'ammaqot ada adapun kot fa'innaha sesungguhnya alamatun tanda Tadkhulu dahulu alal madi wal mudhari'i yang bisa masuk pada fiil madi dan mudorek. Nah, ini kan gampang masa diartikan satu-satu. Ya, fa'inda kholat seandainya masuk alal madi atas fiil madi dalat ala'ah hadi makna ini menunjukkan atas salah satu diantara dua makna. Araduhuma yang salah satunya yang atau yang pertama memiliki makna at-tahqiqu at-tahqiq Tahqiq ini biasa diartikan membenarkan artinya membenarkan atau tahkik, bisa dikoreksi enggak, enggak itu koreksi, bisa diartikan sebenarnya sesuai dengan ininya tahkik itu, sesuai dengan uslupnya atau sesuai dengan uh, tata bahasanya tahkik itu biarsi, bisa diartikan dijebloskan ke penjara itu. tahkik sekarang di dihukumi tahkik itu bisa dihukumi tahkik itu diteliti bisa tahqiq membenarkan membenarkan ini sama aja membenarkan meneliti dibenarkan mana yang salah dikasih tahu ini yang doif ini yang sahih namanya tahqiq kitab tuh di diteliti yang mana yang doif yang mana yang sahih maksudnya di sini tahqiq di sini adalah membenarkan maksudnya tahqiqu quwuqu fili membenarkan terjadinya pekerjaan Tahqiku wuku'il fi'li Membenarkan terjadinya pekerjaan Atau perbuatan Nahwu contohnya Nahwu itu artinya contohnya Karena Ada yang ingat Mahwu menurut bahasa apa artinya? Al-Misal Al Kemudian Al-Qastu Kemudian Al Takdir Sudah hmm. lupa ya Takdir <laughs> Takdir Kah, ya, karena baru sekali ya. Kemudian, contohnya Qotbah Farouq Ali telah pergi siapa? Ali. Ali. Ini benar-benar sudah pergi. Di benarkan oh, sudah pergi. Ha -ha. Apa? Benar-benar sudah, sudah pergi. Ya, dah lama. Karena telah dah terjadi. Wa Taala, kau deaflah halmu Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang beriman. Al-mukminun nanti kalau sudah belajar rafa, belajar nasab, eh uh, belajar e tahu nanti. Ko al-mukminun, kok enggak al al-mukminin? Kan di dalam Al-Qur'an ada al-mukminun sama al-mukminin. Nah, ini bisa diketahui dengan nahwu. Bisa ya. Bikum, bihim. Itu tinggal ini karena kum itu enggak Alaikum. Hmm? Alaikum sama aja itu. Kum itu mah bening enggak ada dirubah kum itu kalau walaupun ada Alaikum enggak ada gak ada kum him kecuali itu qir ke asabah. Nah, berikutnya ya kawan, -kawan sekalian, kalau akhlahum faqad harfu tahqiqin. Qad itu termasuk huruf tahqiq. Faqad harfu tahqiqin. Wa kullu min dan setiap dari kalimat Safarow wa aflaha Kalimat Safarow wa aflaha Wa kullu min safarow wa aflaha Setiap dari kalimat Safarow wa aflaha dan aflaha Itu Adalah fi'il madhi Semua bisa dikatakan, Semua Baik itu Huruf safarow dan aflaha Itu adalah fi'il madhi Gitu loh artinya wa kullun min safara wa aflaha fi lum madhin bidalili dukhuli qat alayhi dengan tandai ditandai bisa dimasuki qat atas kalimat safara dan aflaha wal makna tahaqqa safaru aliyyin wa falahul mu'minin dan artinya Benar-benar telah pergi Ali itu Tahak kokoh safaru aliyin Wafalahul mu'minin Dan benar-benar Beruntunglah orang-orang yang Beriman Kemudian makna yang ke Berikutnya adalah Lita krib Maksudnya Maknanya takrib telah dekat Takrib, takribun Asani at-takribu Itu ada tuh Asani Artinya adalah Dekat Takribu buku il fi'li Telah dekat Terjadinya Suatu Pekerjaan Antum, jangan bingung dulu ya. Antum yang penting jalan terus. Antum sudah mundur dulu dan belum selesai, ya akhirnya malah nggak dapat-dapat. Ini nanti kalau sudah dipraktekkan baru. Oh, kemarin tuh teorinya itu ya, baru tahu nanti. Hmm, yang penting hadir, Antum. Ini mm -hmm. kayak gini loh. Aduh, pusingnya belum. Ini udah kayak gini, mm -hmm. ya Allah. Gitu. Kayak gini mau baca kitab mundul. <laughs> jangan pusing dulu, tenang aja, sabar perlu kesabaran belajar tuh. Heeh. Hmm. Kemudian qad qamatis salatu. Contohnya nahwu contohnya qad qamatis salatu telah dekat. Nah, ya, maksudnya telah dekat ini mengandung arti takrib. Qad qamatis salatu telah dekat didirikannya Sholat wakot harfu takrim terlalu dekat sholat bisa-bisa juga wakot harfu takribin qat itu adalah huruf takrib wakoma fi'lun madin bidalili dukuli qat alaihi wal makna qoruba waktu qiyamihah wakoma itu adalah fi'l madi wakoma fi'lun madin fi'lun madin bidalili dukuli qat alaihi dengan bukti atau tanda dimasukinya kot atas kalimat alaihi kalimat at koma wal makna dan maknanya adalah koruba waktu qiyamiha telah dekat waktu untuk mendirikan sholat yang berapa ini kawan sekalian wah ini kalau dibaca semua gak habis-habis nih udah kita ini ini sebenarnya gak begitu penting ini ini kalau sudah tahu bahasa Arab baru penting. Ini jangan ini ya. Ya, ini <tuh> makna taklil, makna taklim. Ini kalau bahasa Arabnya udah bagus baru ini. Ini untuk membantu aja. Dah ini enggak enggak begitu. Ini yang penting antum tahu tadi tanda-tandanya fi'il apa? Qad, sin, <tuh> sa, ta, <tuh> uta, nis. Fal wal fi'lu ma'rufun. Begituinlah ingin lantung sebenarnya kalau bisa ini gampang loh. Tajwid ini tuh kin wal fa'lu wal fa'lu ma'rufun di spot wasini. Wa ta'ita ni sin. Apa? Itu tanda ini juga itu loh. Pengin subhanallah syarat la ilaha illallah itu. Itu enak kalau dihafalin pakai ini. Pakai syair gitu. Nadoman gitu. Ya, ya, apa nih? Dibisuruti sabatin kotku hidat, wabin nususil wahid hak konwarodat. Itu ini apa syaratnya lain-lain Allah dibuat. Itu biar hafalnya cepat. Dibisuruti sabatin. Tafadz lah Ini yang yang tugas ya. Kau sini, wata ita nisen. Mana aja ya dah agak capek loh. Mana Antum yang dengerin ini malah lebih capek, malah lebih capek. Ya, dah ya yang jelas Antum pahami aja tanda-tanda fi'il Huruf gampang, enggak perlu saya baca ini huruf itu gampang sekali. Alif itu apa? Huruf huruf alif. Dah selesai ya. Penting ini. Coba siapa yang ini? Siapa yang siap membaca ini? ayo ayok. Yang dari alamatul fiel. Alamatul fi'li fi'li heeh ana itu ini alamatul fi'li alamat alamat fi mm -hmm. alamat fi'il apa artinya eh, tanah-tanah mm -hmm. dan fiil itu diketahui dengan kot dan sin dan sofa dan taknih -ta yang disukur aku dulu saya berkata itu parah son haji wusswabini oh, wusswabini mm, son haji yang diatasnya qola al musnif itu berarti qola itu Son haji yang atas Yang bawahnya Musabi Ya tamayyazu al-fi'li Ya tamayyazu al-fi'lu An akhwaihi al-ismi wal-harfi Bialamatin Bialamatin Bialamatin Katiratin Zakaralu musannifu Minha Arba'an Al-fi'il itu memiliki keistimewaan dari kedua kawan-kawannya isim dan huruf dengan tanda-tandanya yang banyak Disebutkan uh, pengarang Oleh pengarang? Dari pengarang Siapa ini pengarangnya? Eee... Uh, Sunhajan Eeeh mm -hmm. Darinya empat Eeeh mm dari apa itu tanda-tanda? Tanda-tanda. Mm -hmm. Terus? Ada empat. Mm Heeh. -hmm. Kalau ular, yang pertama itu qad. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. Yang kedua sin. At-thalithah. At-thalithatu. at Yang ketiga ada safa, ar-rabiatu. Yang keempat ta ta ta utnati, as-sakinati, ta'datnis -ta yang disukun. Mm -hmm. Ayo yang lain gantian. وهذه العلامات منها ما يكون في أو أول الكلمة نقول وسني وسوف ومنها ما يكون في آخر الكلمة إيه إيه في آخر الكلمة في آخر الكلمة كاتا كاتا إيتا نسي كاتا إيتا نسي As-Sakinati As-Sakinati As Nah ini kalau sering baca Perhatikan, bacanya Sering baca Antum kalau suruh baca Ustaz Isnan Belajar Bahasa Arab antum maju Kan itu latihan Dan ingat-ingat Ketika panjang pendeknya salah Itu merubah makna Ini Wadhil alamatu minha ma yakunu fi awal al-kalimati taqad wa sin wa saufa wa minha ma fi akhir al-kalimati ka ta' al-ta'nitsi yang panjang pendeknya dipaskan jadi ini. kelihatan yuk makanya belajar ini antum suruh baca saya baca harus ini ada yang benerin ayo diarti kan maksudnya gini maksudnya dan tanda-tanda ini sebagian ada yang berada di awal kalimat itu ya ha -ha, seperti kod mm -mm. dan si dan saufa mm -mm. dan ada pun sebaliknya yang ada di akhir kalimat waminha dari dan dari tanda-tanda itu pula ada yang berada di akhir, akhir kalimat itu seperti... waminha mayaku nufi akhiril kalimati Terus seperti nah. Tak tak Nis nah, yang... <laughs> Tak ada perempuan Iya <laughs> tak yang menunjukkan perempuan Jangin, nah, tapi nah, Jangan Tapi nah, jangan bilang tak perempuan <laughs> nah, tak, <apa. laughs> tak lagi gak ada <laughs> Ya Ayo, udah tak yang menunjukkan perempuan Bukan tak perempuan Ayo terus Bu Hafif Famata samata so ro'aita fil dalimati ala min hadhihi al e, eh eh samata ala madin heeh ini hadhihi hukimat 'alayha li'annaha li'anna enggak pintar kan ini juga butuh latihan Baca tu yuk terus hati-kan lihat pada bisa diartikan ketika famata itu bisa diartikan atau kapan engkau melihat bisa saja artinya kapan ketika engkau melihat nah ketika engkau melihat pada kalimat kalimat jip jip jip jip sih oke oke hmm Saya enggak dengar tadi. Ayo dari awal Pak. Saya enggak dengar, saya enggak enggak ini. Ketika kamu melihat uh -huh. pada kalimat-kalimat pada kalimat alamat dari salah itu. <laughs> itu makanya harus tahu nahwunya. <laughs> Baru nanti kalau nahwunya bagus, ayo siapa yang bisa ngartikan? Ayo yang lain, enggak apa-apa di, dicoba. Ayo. Apa gimana? dari dari awal ayo ke mana ketika engkau melihat ke dalam tanda-tanda kalimat tanda-tanda kalimat bukan ini bukan tanda-tanda kalimat yang lain ayo ayo siapa ayo monggo ayo ketika engkau melihat kalimat di tanda tenangnya mm -hmm. dari heeh penting paham Kini kita lihat fa mata raaita kapan engkau melihat fil kalimati pada kalimat alamatan terdapat alamat min hadhil alamatati dari tanda-tanda ini tanda-tanda alat tanda-tanda fiil tadi au takbaluha atau menerima tanda-tanda fiil tadi hukimat dihukumi 'alaiha kalimat itu bi anna fiilun sesungguhnya kalimat itu adalah fiil sama ya. Antum ini aja. Pak Amak kok tayang? Siapa yang ini? Pak Dino sebenarnya pengin tapi enggak kelihatan kayaknya. Ayo, Abah Almas. Uh, sini belum ya sebagian sini. Kolongan sini belum. Ayo. Pak Eri ayo. Asa Buliamin belum. Ayo, asbawa. فاما فاما وقد قمتين هنا على على الماضي يو تدل على الماضي دلت, دلت, دلت على اعاد معاني على أح على احدى على أحدي gimana bacanya itu ini maknaya, ini. maknaya ini, ini bisa ini juga bisa maknaya nih bisa maknaya ini. Nanti kalau sudah tahu ya eh, orangnya tahu ini. Oh ini harus maknaya ini, nggak boleh nggak boleh maknaya nih. Ayo artinya Pak. Adapun, adapun kod ataul qad. Heeh. Nah, -uh. Ini jangan tanda-tanda karena ini mufrad. Alamatun. Alamatun. Heeh. Masuk. Karena itu akan masuk dalam Eh, tapi artikan yang kedua kali ini biar paham ayo hmm. paham antum ayo gimana dan ada pun kot karena sesungguhnya kot itu adalah tanda yang bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhore hmm. fa'innakholat alal madhi Seandainya tadi kan seandainya masuk pada fiil madhi dalat menunjukkan ala ahadi makna yakni atas salah satu dari dua makna. Heeh. Makna yang pertama adalah tahat tahqiq, makna yang kedua apa? Tadi apa? At tahai Kalau tahqiq itu membenarkan, maksudnya benar-benar membenarkan berarti di apa? Diartikan sungguh benar-benar tahqiq Artinya hak itu apa? Benar <laughs> Kalau tahqiq membenarkan Hakkoku yu hakku kutahkikon Ayo tinggal dua nih Siapa nih yuk hmm. Siapa Dari nih dalat. ya Dalat menunjukkan hmm, Yuk Ahaduhuma salah satunya Adalah bimakna Dengan makna apa? At-tahkik Ayo siapa yang ini? Ha, Ayo Ayo At-tah-tihku At-tah-tihku At-tah-tihku Tihku Tihku Tah-tihku Waku'u Tihku wo ayo di ini aja kalau enggak iya oh ya A di pilihnya tiga ayo tahqiqu waqu'i wuqū'il fi'li wuqū'il fi'li tahqīqu wuqū'il fi'li wuqū'il fi'li nahū qad safarū safarū sa faro yuk di sampai situ aja yuk salah satu darinya mm -mm, dari duanya duanya itu apa bermakna bermakna membenarkan heeh mm -mm, yaitu tahqiqu qul fi'li Ayo, yang lain juga bisa, ya Ayo, yang lain kan? Membenarkan. Apa? Membenarkan? Membenarkan. Uh -huh, terjadinya pekerjaan atau perbuatan. Uh -huh. ya, uh. Contohnya, kodik safaroh. Artinya apa kodik safaroh benar Ali? Benar-benar telah pergi, Ali benar-benar telah pergi. Kalau ini mengartikan itu fa'il itu mesti didahulukan Bahasa Indonesia Fa'il itu mesti didahulukan Jadi Subyek itu apa? Subyeknya apa? Orangnya itu apa? Subyeknya ya Subyeknya itu didahulukan hmm. Terus Waqauluhu ta'ala Dan firman Allah Ta'ala Qodaflahal mu'minun Ayo Terus Ha. ta'ala. Fa qawluhu. Fa ta'ala qad al-mu'minu. Apa artinya wa ta'ala? Wa ta'ala apa? Dan mm -hmm. telah. Ha. ta'ala berarti Allah Ta'ala sudah berfirman. Mm -hmm. Ta'ala Maha tinggi Allah. Mm -hmm. terus faqad aflahal faqad aflahal maqmum. Apa aflaha? Beruntung. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dos. Kemudian Fakot, fakot harfu tahqiq. Faqulu. Nah, itu dah. Itu titik. Fakot waqad faqad harfu tahqiqin. Qod itu adalah huruf tahqiq Namanya qod itu huruf tahqiq Wa kullun min Dan setiap dari min Dari safaroh Setiap dari Kalimat safaroh wa aflaha Itu adalah fi'lun madin Itu dua-duanya adalah fi'l Madi Dengan tandanya adalah Bisa dimasuki qod Pada kalimat Safaroh dan apa tadi aflaha dan maknanya tahaqqu tahaqqu ya tahaqqa safaru aliin sungguh benar-benar ali sudah pergi atau sudah safar wa fala falahul mu'minin dan benar-benar orang mukmin itu akan beruntung orang-orang mukmin itu beruntung yang kedua bermakna takrib maksudnya sudah dekat contohnya adalah kot komatis sholat itu berarti menunjukkan bahwasanya sholat itu sudah dekat akan didirikan wallahu a'lam besawab aku sudah selesai kalimat isim fi'il dan huruf nanti kalau ini kita bahaslah ini biar tahu artinya kot itu kalau yakunu contohnya kot yakun maridon Nah, Kod yakun maridon nah, Kod yakunu maridon Al yaum Hamzah Al yaum Hamzatu Kod yakunu maridon Lam yafi al yaum Kod yakunu maridon Artinya apa? Kod yakunu maridon Mungkin mungkin Ya kot itu kalau masuk yakunu Itu terkadang-kadang mungkin bisa jadi dia sedang sakit Itu artinya Oh yakunu musafiran. Qad yakunu Mungkin bisa jadi dia tuh enggak perdapat hari ini karena dia musafir. Qad yakunu sabdon. Qad <laughs> yakunu <Kotia> sabdon. <laughs> itu bisa juga. Mungkin dia sekarang bisa jadi dia sekarang lagi sabdon atau qad yakunu mm. <laughs> <laughs> kita sudah saya paham ya insyaallah ya. Sudah, ya, walaunsa. Wala, so. Mungkin ada yang ditanya kan? Yang belum ini. Tentang VL lo ya? Tentang. boleh diartikan eh uh, apa? Pertanyaan keluar dari tema ini enggak boleh. dah belajar tanyaannya jauh-jauh. Wah, bikin orang pusingan. Tentang pertanyaan yang berkaitan dengan tanda-tanda VL sudah cukup syukur allah ya, faham ya, syukur allah nanti diartikan ini. dan katao ini saya belikan lagi, ini saya titipkan ke teman di Madinah. semoga aja ada kitab itu, buat fatul al shabi ya. terus, ya? belum ada. sekarang belum ada, saya tanyakan ya, terus belum, belum ada. ada. ya? jarir ada. ada. ada. ada. ada. ada. ada. ada kita cari yang mensyarah itu orang sunnah hmm. <laughs> atau ada lada lagi Tuhfatul fatul apa itu punya syaikh usaimin ada juga tapi cara cari kemarin kebetulan yang ada yang ini ya nggak papanya dan intinya tuh sebenarnya yang matanya itu biasanya cukup insyaallah ya dan ininya prakteknya nanti ana tuh Ibu-ibu itu sudah selesai lo Tauhid Antum yang ngaji Tauhid selesai loh Kitab Tauhid sekarang ini Syih Muhammad bin Abdul Wahab Ada yang sudah selesai Bagus Dengerin Pak aja ya Dengerin <gifat> Nanti antum harus baca sendiri itu sambil dipraktekkan Ta Kitab Tauhid Benar-benar orang muwahid tahu dalil-dalilnya Insyaallah Ta Bisa Bisa Itu tebal sekali karo zaman itu kitab tauhid yang dikarang ya ya kitab tauhid yang disyarah itu qaulul mufid. Hmm. Itu namanya qaulul qaulul mufid M mumtaz. Itu ini yang paling mumtaz tuh, saya ini qaulul mufid itu. Kita Belajari, kita artikan antum membawa bahasa Arab enggak boleh cuma pendengar. Harus bawa kitab. Karena sudah belajar ini nahwunya. Hmm, nanti diartikan sendiri insyaallah taala malam apa. Ya, jadi kitab Durrun Nadid kita ini kan singkirkan dulun. Singkirkan dulun. Karangannya Imam Syaukani, kita ganti ke kitab Tauhid aja. Karena ada beberapa hal yang enggak perlu saya sampaikan ya. Bisa, ya. Belum belum belum belum belum. Ini pokoknya minimal